Pak Harko selamat siang y a n g ya ini kan jadi kita juga、uh, Teringat ya、uh, Mendiang g u s Dur yang bilang、uh, Anggota DPR itu kan sudah pantas Dibilang sebagai taman kanak-kanak u r a n g apalagi b u k t i n y a Itu aja Terima kasih Baik terima kasih Pak Harko Selamat siang Pak Paulus ya Selamat siang Ibu、Silahkan. Waduh a Mbak DPR ini n gak g gaul nih Ibu Masa iya kalau sama anak SD Ibu Oke、okay、lah, soal email kita boleh heran Bu Tapi jangan heran Bu Jangan kaget, anggota DPR itu punya situs yang lebih wah Yang kemarin ketahuan lagi buka-buka situs Pono itu Bu Hanya sebagian saja Bu Yang gak ketahuan Yang s e b u a i s e b u a i siapa yang bisa nebak Bu Jadi saya pesan aja Bu Kepada b a n g k b a p a k di DPR ini Kalau lagi jalan-jalan hati-hati Pak Jangan kayak kemarin di Australia Kesandung Batu Kerikil kan m a kasih Baik, terima kasih b a p a u l u s Selamat siang Pak Hendry サラスカランス、トルブピランギー、ボー、シュガリン、ブサランド、 Itu saja, m b a k Terima kasih p a k h e n d r i Pak Ali selamat siang. Selamat siang. Komentarnya. Ya, begini mak b baiknya, buat TDP, saya n g g a jangan nusoso ada bahan di negeri. Itu jadi bahan olok-olokan. Baiknya mereka survei dulu lah dalam negeri itu keadaan yang sebenarnya bagaimana dan apa yang harus dibuat itu yang paling baik, pak. Makasih. Baik. Terima kasih Pak Dani h selamat siang. Siang, Bu. Silakan h komentarnya. Iya itu memang itu dia bisa jawab sebagiannya udah bagus. Memang persiapannya bukan buat、uh, kunjungan kerja, cuma buat jalan-jalan. Jadi kalau dia banyak n g a k bisa jawab pertanyaan ya, kan memang tujuannya buat jalan-jalan gitu. Itu aja, makasih. Baik. Pak Hari, selamat sore. s Ya silakan Pak Hari. Iya, b a s a y a kan tanggul tadi ini kalau、so, memang tuh dibanding k l u a r lagi harus ada. p a r a m e t e r y a n g jelas kalau pergi kan a n g asli kan ada p a p e w o r k jadi、hmm. dia tujuannya ke sana apa untuk misalnya untuk、e, bagaimana cara、e, untuk mungkin、e, untuk batas kemiskinan di Australia nah di sana apa laksananya terus di sini bagaimana dibanding kerjaan l keluarnya apa untuk di Indonesia a s l y a n begitu tapi mereka mudah kan ke sana nggak jelas bulan juga nggak ada pertanyaan apa n jadi acara kita i n y a k a n パ <Auf>、um, ーフェクトができるところで、こ u ような形で、このような形で、このような形で、このようなんで、この n うな形で、このような形で、このような形で、このような形で、このような形で、このような形で、このような形で、このような形う Ya, terima, kasih. Ya, terima kasih Pak Hari. Kita beralih ke Ibu Tati. Selamat sore Ibu Tati.、Ya. Silakan. Menurut saya,、uh, bacaan kehormatan harus berperan. Kalau memang alasannya tidak jelas, semua biaya harus ditanggungkan kepada anggota r e w a n pribadi, potong gaji gitu. Jangan suruh rakyat yang m e n a n g Mereka bersenang senang. Itu. Selamat malam Pak Kemal. Selamat malam. Ya tanggapan Anda silakan. Ya. Ya memang jangan kaget ya Mbak, memang、uh, kualitas anggota Dewan kita itu memang baru s e b a t a s itu. Jadi memang sebenarnya itu mungkin lebih p i n t a r rakyatnya, kalau saya lihat di k o m p a s jarinya dikatakan yang diwakili lebih p i n t a r gitu loh.、Mm -hmm. Karena memang mereka itu memang kualitasnya itu peredahan seperti itu. Hanya karena mungkin baru jadi jagoan kampung, besok nyawam jadi anggota Dewan, main politik u a n g はい。 Mm -hmm. Kayaknya lebih baik, kayak lebih banyak pada jalan-jalan. n y a sih kalau saya bilang,、mm -hmm. itu udah bukan rahasia umum, apa rahasia-rahasia lagi. Malah sudah menjadi sesuatu yang nyata di publik gitu loh. Kalau、mm -hmm. seorang anggota DPR, kunjungan ke luar negeri itu adalah jalan-jalan.、Okay. Bila ini s u d a cukup. Baik, Pak John, selamat malam.、Uh, saya sih rekomendasi ya,、uh, untuk orang-orang yang duduk di partai politik. Sebelum menjadi anggota DPR Itu ada tes psikologi gitu, Secara independen Samping diusulkan oleh partai politik Dia harus memenuhi kualitas psikologi Apakah、uh, dia itu menjadi anggota DPR Memang suatu panggilan Untuk kepentingan umum Atau untuk kepentingan diri sendiri dan golongannya gitu. Dan kalau misalnya Tidak lulus ya tidak bisa menjadi anggota DPR Supaya sistem itu fair gitu. Ya terima kasih Oke、okay. Terima kasih Pak John Saya ke Pak Waluya selamat malam Pak カレンヤー、サスティシコロギスワ、ダウヤ、マラはギガ、パケワンシ u ベリーマスクレクト、マネパケウ angi と、モブルモンガ、ヤムリン、アテ a ビス o ロハン、ウァンサー、ドゥア、ウソサイシ、ディランピンカナイト、アンゴタディランピンカナイト、カナウォン、エデュー、イトラギ、イトラギ、イティピンクマカスモニアに、ソシエディラン。 パスギトさん、パスギト Terima kasih Baik, terima kasih Pak Sugito Malam Pak Hari yang merupakan penelpon terakhir Halo Pak Selamat malam s i l a k a n Pak Hari Kalau kita itu mengolok-ngolok DPR itu sama dengan mengolok-ngolok diri kita sendiri Karena yang m i l i k DPR itu kita-kita a n k juga Itu l a h peminan r dari bangsa kita Tapi sebenarnya kalau untuk s e g e i banding Sebenarnya subtasinya s n yang bagus itu ya Sedangkan kita aja ini orang awam ini Kalau pergi ke luar negeri kadang-kadang kan p e n g e n tuh negara kita kayak negara mereka nggak usah jauh-jauh lah ya dari Bandara Soekarno Hatta ke Canggih itu kan udah beda banget kan kadang-kadang kita berpikir pengambil kebijakan yang di Indonesia ini di Jakarta ini kok nggak bisa niru kayak Canggih gitu bandaranya bersih bagus nggak ada banyak c a l u r artinya kan kalau mereka itu memang bener-bener studi banding harusnya memang ya harus apa yang dilihat di luar yang bagus itu diterapkan ke sini、mm -hmm. dan itu yang melakukan memang harus DPR karena mereka yang membuat undang-undang jadi substansinya sudah bagus itu udah tapi ya memang orang-orangnya kualitasnya memang bangsa kita seperti itu itulah kita gimana sih terima kasih ⁇ wakt